Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya kadang di ATM Syariah Buya itu ada kalau kita sudah mau menutup transaksi itu ada tulisannya apakah anda ingin bersodako seribu rupiah, lalu kalau kita oke saldo kita langsung dipotong seribu rupiah, nah itu apakah boleh Buya hukumnya, mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, masalah ATM syari' itu halal dan boleh, itu kan ditawar anda membaca, kecuali anda buta huruf anda bisa membaca, kalau tidak bisa baca jangan main pencet, nanti bisa kena anda ditawar kalau anda ingin nyumbang, dan itu adalah cara cara bagaimana menggalang dana yang baik cuman yang harus kita pertimbangkan lagi nanti di saat kita membantu ingat dimanapun anda ingin membantu dan berjuang, jadilah orang cerdas Di mana dana itu akan dialokasikan? Untuk apa? Perjuangan apa? Besar sebesar apa? Besarnya perjuangan tersebut. Sehingga jangan hanya asal saja kita membantu. ya. Kita harus tahu. Kadang-kadang tanpa sadar kita membantu musuh kita untuk merangi kita. Kan aneh? Tanpa sadar kita. Tapi kalau ATM syariah insyaallah diarahkan ke tempat yang baik. Maksudnya secara umum di dalam membantu. Kita harus tahu. Bantuan apa ini aku yang aku berikan, kemudian manfaatnya seperti apa. Jadi semakin besar manfaatnya adalah semakin gede pahalanya. Contoh, kalau membantu seseorang, kalau kita membantu orang kaya dapat pahala. Kalau kita membantu orang kaya yang beriman dapat pahala. Kalau kita membantu orang fakir yang beriman lebih gede pahala. Kalau kita bantu orang fakir sakit beriman lebih gede pahalanya lagi. Kita bantu orang fakir sakit beriman didolimi lebih gede lagi. Itu orang berorang. Lembaga pun demikian. Kita membantu lembaga saya tidak tahu apakah hidup atau tidak hidup dapat pahala. Saya membantu lembaga yang dia hidup dan berjalan pahala. Saya membawa lembaga yang punya program jelas dan lebih besar lebih gede pahalanya. Karena apa? Sesuai dengan pengetahuan kita. Padahal sama-sama seratus -sama ribu. Ya ini. Jadi orang cerdas itu selalu berpikir. Dan sebaik-baik orang bersedekah itu, pelirat tertunjuk. Bukan dengan hawa nafsu. Ada orang bersedekah dengan hawa nafsu. Kalau lagi begini, begini. Mulai ngumroin orang, hawa nafsu. Bantu ini, hawa nafsu. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma ini. Kau paling mewah, paling mahal, kekayaanku adalah kebun kurma ini, ya Rasulullah. Letakkan di mana engkau suka, ya Rasulullah. Padahal kebun kurma nempel di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara hitungan akal akan digunakan untuk masjid oleh Rasulullah tapi Nabi adalah pembimbing ternyata sebaikan daripada kekayaan ini dibagi untuk paman-paman dan saudara orang yang bersedekah dan berinfak karena apa Nabi lebih tahu mana yang lebih manfaat jadi ada yang lebih manfaat bukan dengan hawa nafsu dalam berbuat baik dan insya Allah kalau di semacam ATM tidak ada yang tahu insya Allah ikhlas cuma satu ribu saja ya. baik, jadi ini dalam beramal baik anda harus pikirkan Jangan sampai kita menyumbang sesuatu ternyata untuk menghancurkan Islam. Untuk merusak Islam ada. Kelompok, nah, untuk sekarang kan kelompok Islam kan aneh-aneh. Kalau membantu kemanusiaan, misalnya masalah kelaparan, tidak pandang kita, orang kafir pun, ndaknya kita kasih makan, ya. Cuman dalam keadaan kita membantu semacam lembaga-lembaga pendidikan, kita harus tahu, kadang lembaga kita pendidikan yang kita bantu, ternyata di esok hari, akan muncul orang-orang yang mengkafirkan ini, menyesatkan ini, mengemuat, ini kan, anda yang membantu, Anda ikut andil ke sana. Hitung di hadapan Allah nanti, lah. Makanya harus berpikir matang, kepada siapa saya harus membantu? Kan ada sekarang kelompok anak-anak, kono ada fahaman aneh suka meruntuhkan, perang, caci maki, Allah-allaan. Lah, Anda ikut andil dalam membantu, lihat akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.